perkenalkan teman-teman nama saya a r i f Brata、uh, Alhamdulillah saya ini sudah menikah istri saya itu dosen dan saya ini freelance ya tapi kebanyakan free nya <SILENCIO> iya, iya semi-semi nganggur lah gitu jadi saya t u h malu sama istri saya karena kalau pagi dia jelas, pagi dia ke kampus ngajar, sore sudah pulang kalau saya pagi nonton infotainment, sore siram-siram aspal di depan rumah. <gulau> jadi kalau kita ngobrol malam-malam itu permasalahan kita berbeda gitu. Saya tanyakan, eh gimana hari ini? Wah kacau, masa di kampus ada mahasiswa demo? Kan saya jadi pusing, kalau kamu gimana hari ini? Wah kacau, masa Vicky Prasetyo e buang cincinnya ke laut? kan a n g e l n y a jadi pusing saking free nya saya sampai saya hafal itu gombalannya Vicky Prasetyo yang di laut setara sinaran ultrasbank yang mulia diaungi oleh Green Day akan menjadi cranberries cinta kita m e n j a d i nyata cincinnya jatuh menit empat dua lompat ke laut itu saya hafal tapi Alhamdulillah istri saya ini sudah hamil ya teman-teman Alhamdulillah saya senang sekali itu, tapi pusing juga Karena tiap bulan harus periksa USG dan biayanya lumayan, cuman liat h anak saya goyang-goyang doang 200 ribu Goyang-goyang doang itu, ini k a l a u menari mungkin 500 Dokternya bilang tuh pak liat h anaknya goyang-goyang tuh pak, dalam hati saya jangan terlalu banyak goyang nah biar bapak bayar 100 belum lagi dia mau foto maternity apalah itu yang foto hamil gitu ya elah untuk apa sayang ya biar tetangga kita tahu kalau saya ini hamil bukan kebanyakan ya iyalah ya nggak mungkin lah ya kan biaya lagi gitu saya sih nggak a papa a lah foto-foto kayak gitu nggak a papa a lah asal jangan terlalu aneh-aneh deh kayak yang di Instagram a d a l a h foto perutnya dipegang terus dililit lampu kecil kan p a s d i colok ke setrum gitu kan. <SILENCIO> kan bahaya buat janinya n bahkan ada juga yang auratnya kelihatan Astagfirullah ini perutnya kelihatan ini pusarnya juga kelihatan itu anaknya juga kelihatan tuh Bu udah bulannya t u h b u Oh iya <SILENCIO> Tapi alhamdulillah istri saya itu tidak ngidam aneh-aneh kayak ibu-ibu hamili yang lain. Yang apa, makan macam-macam lagi tuh. Alhamdulillah anak saya pintar. Masih dalam perut udah ngerti keuangan bapaknya. <risas> Tapi jujur ya teman-teman, saya tuh mau juga rasakan sensasi jadi suami-suami siaga yang lain. Yang keluar malam-malam beliin istrinya rujak, ya kan. Malam-malam keluar manjat pohon mangga buat istrinya. Saya juga keluar malam-malam. Ditegur sama tetangga, eh, istri ngidam rib, n g g a k a pas a y a nyari sampingan jadi hansip, <laughs> biaya USG mahal pak, ting ting, udah jam 2 pak. <laughs> <laughs> <laughs> Tapi pernah ada momen, dia terbangun malam-malam lapar, weh disitu jiwa suami saya keluar, sayang saya lapar, weh. mau apa sayang mangga muda mangga tua mangga manula remaja apa sayang ayo apa sayang terima kasih suamiku saya mau pizza ya ampun tidur lagi sayang siapa tahu mimpi, -mimpi makan pizza gitu saya keluar dulu sayang udah jam 2 dan aneh yang bikin saya stres lagi tuh dia mau lahiran di rumah sakit yang ruangannya VIP VIP Pas saya cek harganya dua puluh juta. Memangnya siapa? Hotman Paris. Yang pagi-pagi udah di Kopi Joni. Salam dari Kopi Joni. Tolong direkam. Salam dari Kopi Joni. Delapan dari sepuluh pria ini adalah buaya darat. Sisanya buaya albino. tidak percaya ini dilempar daging dia lompat <laughs> terima kasih saya Arif Brata sekali lagi boleh t u m p u k tangan buat Arif Brata Arif Brata boleh ke sini Arif Brata yes, kemarin、that's... katanya tampil di ini juga ya di mana talk talk, talk with show、oh, iya、Timothee. talk with Timothy oh. Oh. gimana kemarin tampil disitu ya Alhamdulillah diundang kemarin jadi teman-teman jangan lupa nonton ya setiap hari apa, setiap hari Jumat Jumat ya、jam、berapa ya jam, jam berapa dong、malam. ya 10 malam iya <laughs> hanya di Kompas iya t ngasih tau h berarti ya, ya, ya, bro, ya. Barang itu acara banget. keren banget karena、uh, itu tentang talkshow kekinian yang mengangkat、Hah? berita sosial dan juga politik secara casual fun、hmm? dan juga komedi ya, karena、betul. ada Timothy Marbun sebagai co-hostnya dan ada Gita Bebita alumni suci sebagai co-hostnya ada cuplikannya juga、oh, ada cuplikannya pengemis di Makassar itu punya jurus serbu i bayangan iya misalkan lagi di lampu merah itu tiba-tiba datang kak minta kak saya kasih ini d a lama temannya datang kak saya juga kak ih g a tau dari mana tuh keluar dari tanah apa dari kenalpot n d a tau oke ibu si nonton t u t o l k w i s t i m o t i oke kita d e n g a r komentar di o n j u r i ya s i l a k a n pak deindro yo arif brata e aku cuma pengen ngingetin kamu sih keliatannya h udah makin jadi ya, udah bagus udah mulai bagus Strukturnya, semua kerapihannya udah bagus. Cuman yang harus diingat ini kompetisi.、Ya. Kamu disan, terlalu santai di depan. Saya mencatat tadi、uh, terlalu pelahan kamu. Terlalu apa、uh, remeh-temehnya terlalu banyak. Menurut saya rebut dulu karena ketika di depan kamu udah bikin g e r keras, kamu di belakang n gak g lebih henteng. Kayak gitu. Walaupun akhirnya kamu, kalau menurut saya sih kamu santai sih ya. Gak, gak, gak ada... emosi n g g a k ada gerogi sama sekali bagus banget kalau menurut saya、uh, rapih juga terasa tapi memang penyakitnya kamu kan tadi di tengah ada storytelling gitu ya Nah storytelling memang kadang-kadang membuat itu、uh, tempo menjadi lamban lamban banget untuk dapat gernya itu n g g a k n g g a k cepat kayak gitu ya karena kamu lebih banyak harus set up di, di、uh, storytelling Saya pikir itu aja sih selebihnya, pokoknya saya berharap ya saya, kita ketemu lagi dan akan lebih baik dan mudah-mudahan saya bisa kasih kompor gas ke kamu secepatnya, oke?、Okay? Terima, terima kasih, keren terima kasih banget. Pakde, oke.、Okay. Koerna, silakan. Arief, siap Koerna. <laughs> Arief Berata. Uh, ya artinya j a m a n terbang sih n gak g bisa bohong ya,、uh, lo relax,、um, emosi lo saat mendeliver, saat lo cerita tentang istri lo, kita bisa liat h lo jujur, kita bisa liat h keresahan lo tuh nyata jadi n gak g dibuat-buat itunya udah enak banget.、Uh, dua aja catatan dari gue r i f yang pertama、uh, gue pernah liat h lo sebelumnya menirukan orang lain gitu ya,、uh, tadi menurut gue sih lo n i r u i n i n g gak mirip-mirip amat. Menurut gue ya, gue denger lo menirukan yang Beberapa yang jauh lebih mirip lah gitu Jadi gue tau standar lo harusnya bisa lebih baik dari itu Apakah lo butuh waktu lebih atau gimana Intinya kalau lo memutuskan untuk Impersonate harus mirip r i f Terakhir Manajemen set list si Rif, maksudnya itu kan itu kan susahnya tampil di TV ya, kita punya waktu yang yang kalau lu o f f a i r lu mau tutup p e c a h apapun enak gitu ngatur set list. Kalau ini kan memang lebih berat tapi itu tantangannya berada di kompetisi gitu. Jadi tadi secara set list menurut g u a lu terbalik kurvanya gitu harusnya kuat depan sama belakang, lu kuatnya malah di tengah belakangnya sama kedodoran. Dan biasanya yang nempel di lidah orang itu yang ending biasanya. Jadi set listnya diperhatiin lagi karena overall udah keren banget. Thank you, oh, terima kasih u e e r n e Oke terima kasih kok. Ini d a k b i s i a y a nggak terima diantara. Dari tadi mau a r a r i w a h Sepanjang mereka menilai saya memasang wajah tidak setuju. Yeah, yeah. Ini wajah tidak、oh, setuju saya. Gimana? Itu、oh, yeah, yeah. wajah saya tidak setuju. Haters. Nggak pecah ya, nggak pecah ya. Mungkin wajahnya coba yang lain yang lebih lucu <laughs> mungkin pak. Kurang lucu ya. Penonton nggak respon s o a n y a Ekspresi harus ada penonton kali ya.、Yeah. Penonton mau ngeliat nggak muka r a s a h saya, muka marah saya. Gak Kayak gak gini. n a k a h u dong. masih kurang belas orang masih gak kena semuanya 1 orang malah penonton cuman eme eme eme gitu doang gak ada reaksi buset deh tapi mereka itu haters r i f mereka itu haters penilaian mereka itu gak jelas semuanya lu hanya pentingkan penilaian gue menurut gue lu kompor gas gokil penonton gak ketawa oh gak tepuk tangan oke gak apa-apa mau marah t e t a p salah lagi gak ada harga dirinya loh iya ini gimana sih eh tapi menurut gue tadi dia, tadi Pak D. Indra yang ngomong terlalu tenang di depannya Cuk, enggak menurut gue enggak terlalu tenang enggak lucu aja emang <laughs> karena gue menilai l e b i h parah dari <laughs> k u ini kan anak gue sendiri gue boleh dong mengkritisi anak gue iya gak a r i f ibaratnya kan gue orang tua lu orang lain gak boleh menghina lu gue boleh dong menghina lu iya gak gitu gak cara kerjanya g iya b e t u k y a kan ya, ya. oke dong menurut gue emang gue gue sejujurnya nih menurut gue lu baru manggung setelah dua menit karena dua menit pertama lu tuh Nggak jelas tuh, ini senap a a y sama masa basi n i Jadi、uh, rasanya, ini i ngingetin i ini ini, ini n aja, gue mungkin agak objektif atau subjektif jatuhnya karena gue pernah ngeliat lu sebelumnya. Gue mau ngingetin sekali lagi sesuatu yang gue pernah bilang sebelumnya di mentoring. Bahwa panggung suci ini is an entirely different beast gitu, makhluk yang sama sekali beda. Lu bisa manggung dengan set yang sama persis di sebuah event, pecahnya berarakan, manggung disini nggak gitu kena. Sebaliknya kita bisa ngeliat ada komika yang di luar kayaknya biasa-biasa aja, di b o x a k e i tiba-tiba dimakan banget sama penonton Nah artinya hati-hati jangan terlalu yakin juga dengan apa yang mau l u bawa ke panggung ya. Susun yang baik, gue tadi setuju penyusunan setnya、hmm, bisa lebih baik.、Uh, sisanya hati-hati kompetisi ini makhluk yang sama sekali berbeda dengan panggung-panggung lainnya. Jadi ngukur yang bener ya.、Yep. Tapi menurut gue, di mata gue l u kompor gas.、Nice. Asik.